Bicara cinta Seringkali Diri ini menemukan jalan buntu Bagaimana cara mencintai Allah yang sesungguhnya Padahal setiap hari diri ini mendapatkan ilmu Bagaimana cara mencintai Allah yang sesungguhnya hmm. Lihat Ketika kekasih kita menelpon di malam hari Kemudian Ada orang yang membangunkan kita Untuk memberikan kabar kalau kekasih kita telepon Segenap jiwa raga bangkit Hilang rasa ngantuk Seperti itulah sebetulnya Cara mencintai dan dicintai Allah SWT Cinta bukanlah sesuatu yang harus diucapkan Tapi cinta adalah sebuah pengorbanan yang tidak memerlukan balasan Cinta tidak pernah menuntut Dan cinta tidak pernah mengeluh Bahkan cinta Tidak pernah meminta apa-apa Dari yang dicintainya Maka ya Rabban Ajarkan kami bagaimana mencintai engkau Jangan biarkan kami tersesat dalam hutan Hutan kemunafikan dalam belantara ketidakfahaman, dalam kesesatan, ilmu, hanya engkau ya Allah yang mampu menunjukkan ke mana kami harus mencintai dan kepada siapa cinta ini harus kami berikan. Semoga engkau, engkau menjadi sesuatu yang paling kami cintai.